Izrailnya dinilai karena awal dan kesemu dan barang siapa izrailnya karena harta dunia yang tidak diraihnya atau karena wanita yang tidak dinikahinya maka izrailnya itu hanyalah kepada apa yang menjadi tujuannya tujuan hidup. Hei, betul. Disikit kita ulang dari hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari siapa? Dari sahabat Umar bin Khattab Ya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Abu Hafs ya Abu Hafs kepada dulunya Hafs Singa. Kemudian Fatoh beliau anhu beliau berkata sama itu Rasulullah sallallahu ya aku mendengar Rasulullah bersabda innamal a'malu binniat ya Apa faedah dari innamal a'malu binniat apa faedahnya? Setiap amalan itu pasti pengamalnya. Ya, sembar-ambarnya. Ini nama al-amalu binniat menunjukkan bahwasanya setiap amalan yang dilakukan oleh setiap orang yang berakal maka pasti ada apanya? Niatnya. Niat. Tidak mungkin orang melakukan suatu perbuatan tanpa niat. niat. Faedah yang lain. Jadi innamal a'malu binniat, apa faedahnya? apa Ya. Seorang itu. Seorang yang beramal itu dinilai dengan apa? Niatnya. Artinya suatu amalan itu akan dinilai ya. Jika niatnya apa? Jika dibarengi dengan niat, ya Amalan itu dinilai jika dibarengi dengan niat. Mandi misalnya. Kalau mandi tidak ada niat untuk mandi besar, maka tidak dihukumi sebagai mandi besar. Dia ya, mandi biasa. Tapi kalau mandi niatnya mandi besar, maka dia mendapatkan apa namanya? dinilai sebagai amal yaitu mandi besar. Jadi amal itu harus dibarengi dengan apa? niat. Ya, apalagi faedahnya yang lain. Innamal a'malu binniat, apa? Apa? Sudah. Yang pertama tadi apa? Setiap amal yang dilakukan pasti ada niatnya, -niat. ya. Karena niat itu kehendak di dalam hati satu. Yang kedua, in amal amalubinir menunjukkan bahwasanya suatu amalan itu dinilai sebagai amal kalau apa? Dia dibarengi dengan niat. faedah yang lain. Apa? Sudah lama apa apa? Pakai yang lain apa? Orang itu akan mendapatkan pahala ya, sesuai dengan apa niatnya. Kalau itu wa inna maliqul imri imanawah, itu yang sesudahnya. Yang pertama ini, ya nanti kita cari lagi aja. Kamu belum ada ingat ya kan? Nanti kamu tidak akan sendiri. Wa inna maliqul imri dan sesungguhnya setiap bagi setiap orang yang beramal yaitu pahala sebagaimana apa yang dia niatkan. Apa faedahnya dari sini? Wa innamal ikullu limri'in ma Faedahnya adalah pahala itu tergantung apa? Niat. Pahala itu tergantung apa? Niat. Jadi apa bedanya antara innamal amalu binniat dengan wa innamal yulimri manawa? Bedanya apa? Kalau sesungguhnya setiap amal itu dengan niat, ini bicara tentang syarat diterimanya amalan. Harus ada apa? Niat. Wa innamal yulimri manawa ini berbicara tentang pahala atau balasan dari suatu amalan, yaitu tergantung apa? Niatnya. Niat. Pemangkaran hijrah tu ilahulohi warosuli. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, apa faedahnya dari sini? Fahijrah tu ilama ilahulohi warosuli. Faedahnya, yang pertama hijrah itu termasuk amal soleh, ya kan? Hijrah termasuk apa? Amal soleh. Apa itu hijrah? Berpindah, Berpindah itu meninggalkan dari negeri kafir menuju negeri apa? Islam itu namanya hijrah. Diterangkan juga oleh para ulama, hijrah itu ada dua macam. Sudah pernah belum? Ada hijrah dengan secara fisik, ada hijrah dengan apa? Hati. Adapun hijrah secara fisik yaitu meninggalkan negeri yang buruk menuju negeri yang baik, ya kan? Termasuk kategori hijrah secara fisik yaitu seorang meninggalkan suatu negeri yang penuh dengan kemaksiatan menuju negeri yang, yang relatif apa namanya banyak kekagumannya. Adapun hijrah dengan hati apa maksudnya? meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan oleh para ulama hijrah dengan hati itu mencakup dari meninggalkan sesuatu menuju sesuatu. Yang pertama kita meninggalkan syirik menuju apa? Tauhid. Meninggalkan kekafiran menuju Kebalikannya apa? Iman Meninggalkan Bid'ah menuju Sunnah Meninggalkan maksiat menuju Keka'at Itu namanya hijrah Kepada Allah dan Rasul Itu hijrah dengan hati dan itu hukumnya adalah Wajib di sepanjang apa? Waktu Adapun hijrah secara fisik, apakah wajib di setiap saat? Apakah wajib setiap saat orang itu pindah dari satu negeri ke negeri yang lain? Tidak, ya, itu tergantung kondisinya, ya kan? Wa munkarat hijrah tu dunia si buha al muratin yang kiswah fahijrah tu ilangah hijrah ini. Berasihapa yang hijrahnya kepada dunia? Atau wanita yang ingin dia nikahi Maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan Apa faedah dari sini Berarti kalau seorang itu beramal Karena tujuan dunia ya, Maka itu adalah amalan yang tidak mendatangkan pahala Seperti orang berhijrah Tapi dia ingin dapat harta Atau berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita, apa yang dia dapatkan ya, sesuai dengan apa yang dia niatkan ya artinya dia tidak mendapatkan mahala kalau pengen bisnis ya dapat uang kalau pengen wanita ya dapat wanita baik, itu hadis yang pertama tingkat saja kan untuk hadis yang kedua dari siapa dari Umar radhiyallahu anhu ya kan Hadis yang kedua bicara tentang apa? Tentang Islam, Iman, dan Ihsan. Iya, Kita akan bicara sedikit tentang ini. Islam, Agama Islam itu memiliki berapa tingkatan? Tiga tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah? Islam. Di atasnya apa? Iman. Di atasnya lagi yang paling tinggi, Ihsan. Ketika Rasulullah s.a.w. ditanya tentang Islam Beliau menjawab dengan apa Rukun Islam Yaitu ada berapa Lima yang pertama Dua kalimat syahadat Kemudian sholat Kemudian zakat Kemudian puasa Kemudian haji Ini menunjukkan bahwasannya istilah Islam Itu kalau disebutkan bersama dengan iman Maka Islam itu maksudnya amalan-amalan Lahiriah Sholat zakat, Puasa Haji, Sahadat ini amalan lahir, riyad. Berarti kalau iman itu berarti mencakup amalan apa? Batin. Makanya ketika ditanya tentang iman, Rasulullah menjawab tentang dengan rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada enam. Ya. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kemudian jika kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinilah bahwa Allah melihatmu jadi makanya kata para ulama, ihsan itu ada dua derajat ada dua tingkatan ada dua level tingkatan yang tertinggi namanya makom musyahadah makom apa? musyahadah tingkatan yang di bawahnya namanya makom murokobah apa ini dimaksud dengan makom musyahadah? yaitu tadi seorang itu beribadah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya apakah seorang muslim, apakah seorang manusia bisa melihat Allah di dunia? Tidak. Bisa tidak? Tidak. Tidak ada yang bisa. Rasulullah saw melihat Allah tidak? tidak? Tidak. Di dunia tidak ada. Kata Rasulullah, wallahi demi Allah lam yar yar'ahadun Rabbahu. Al sal Demi Allah tidak ada seorang pun manusia yang bisa melihat Allah di dunia Rasulullah SAW ketika ditanya apakah kamu melihat Allah ketika apa dalam Ni'raj Anda boleh katakan nurun Cahaya bagaimana saya bisa melihat Ini. Karena hijabnya Allah SWT itu adalah cahaya Sehingga apa tidak bisa dilihat Di dunia Maka yang dimaksud makam musyahadah Yaitu seorang itu beribadah Seolah-olah melihat Allah Yaitu dengan keagungan nama-nama dan sifat Sifatnya Bukan sebagaimana keyakinan orang sufi Kalau orang itu di dunia Dia bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah keyakinan yang keliru Nah dikatakan oleh para ulama Yang dimaksud dengan makam musyahadah ini Adalah ketika seorang beribadah Kepada Allah Maka di dalam hatinya itu yang mendominasi adalah robbah, apa? Robbah, artinya harapan. Atau kalau bahasa kita orang yang ibadahnya itu didominasi oleh rasa apa? Cinta, kecintaan. Seorang kalau beribadah, melakukan suatu perkara dan dilandasi dengan rasa cinta, maka bagaimana kira-kira ibadahnya? Ya? Kalau orang itu melakukan suatu perkara kemudian dilandasi dengan cinta, tentunya dia akan bersemangat untuk mengejarnya, untuk mendapatkannya ya kan? Karena apa? Karena dia menginginkannya, dia mencintainya. Itulah orang ya, Ada pun yang makomnya ya musyahadah. Adapun yang di bawahnya yaitu maqam apa tadi? muraqabah. Ini adalah seorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua ini lebih rendah Mengapa? Karena tingkatan yang kedua ini Orangnya lebih didominasi oleh rasa takut. Ibadahnya orang yang berharap Dengan orang yang takut Tentu lebih utama ibadahnya orang yang Berharap Misalnya ada seorang Tuan Seorang bos Dia punya dua anak buah Yang satu memang sangat cinta Kepada majikannya yang satu karena takut kepada majikannya, maka yang takut ini seandainya ditinggal sama bosnya, woi oh ya macam-macam lah, karena dia itu lebih didominasi takut ya kan, beda dengan orang yang setia cinta sama tuan, maka itu dua tingkatan apa? Ihsan. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama, ihsan itu ada berapa? Ihsan ada dua. Ada ihsan kepada Allah dan ada ihsan kepada makhluk. Kalau yang tadi ada makom musyahadah ada ada makom itu ihsan kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun berbuat ihsan kepada makhluk, artinya apa? Ya berbuat baik kepada sesama manusia. Dan yang paling berhak untuk kita berikan kepadanya kebaikan, iaitu siapa? Kedua. Orang tua Dua bilwa lidah ini Ihsan Ya Baik Saya kira selesai hadis kedua Hadis ketiga Hadis ketiga dari siapa? Kalau hadis pertama Dari Umar Riwayat siapa? Muslim Hadis yang kedua dari Umar riwayat yang hadis pertama Bukhari Muslim Hadis yang kedua Dari Umar Riwayat Muslim Yang ketiga ini Dari anaknya Itu dari Ibn Umar Riwayat Bukhari Muslim Yaitu ketika Rasulullah Menjelaskan tentang Rukun Islam Islam dibangun di atas berapa? Lima Yang pertama Syahadat Sholat Zakat Haji kuasa. Ya. Di sini disebutkan haji dulu sebelum kuasa. Saya kira sudah dijelaskan tadi. Hari siang keempat, ya kan meroceh ya kan. Besok pelajaran nggak pernah meroceh. Ya, Biasanya meroceh saja. Yang keempat dari siapa? Dari Abdullah ibnu Masud, ya kan? Dari Abdullah ibnu Masud radhiyallahu anhu. Riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Jadi nah, ini tentang apa isinya? Itu tentang penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan di perut ibunya ketika umur kehamilan berapa bulan? Hah? Ketika 40 hari pertama dia berupa apa? Nuthfah. Itu 40 hari pertama. Usia kehamilan ya kan 40 hari pertama berupa Nutfah 40 hari kedua berupa Alakoh Nutfah itu setetes mani Alakoh segumpal darah 40 hari yang ketiga segumpal Daging Berarti sudah berapa hari 120 hari Barulah setelah itu ditiupkan apa? Ruhnya oleh mala malaikat Siapa nama malaikatnya Tidak disebut tapi kita wajib mengimani ada malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan apa? Ruh. Kemudian mencatat apanya? Empat perkara. Yang pertama dicatat? Rizkinya. Yang kedua? Ajalnya. Yang ketiga? Amalannya. Yang keempat? Dia itu celaka atau bahagia. Berapa tadi? Empat. Yang pertama dicatat? Rizkinya. Bagaimana ini orang ini nanti? Sudah dicatat ketika dia di umur ibunya 120 hari. Iya Ini namanya takdir umri, takdir yang ditulis sehidup seumur hidup sekali. Yang pertama dicatat rezekinya. Jadi antum tidak usah khawatir sudah dicatat rezekinya. Sudah ditulis. Antum mau malas atau tidak malas sudah ditulis. Jadi lebih baik tidak malas ya Dan males, kan. malas kan enggak baik. Kemudian yang kedua dicatat apa? Ajalnya. Yang ketiga dicatat apa? Amalannya. Amalnya bagaimana, ya kan? Yang keempat dicatat bahagia atau sengsara. Sengsara atau bahagia. Kemudian di akhirah di sini Rasulullah Sallam menggambarkan tentang orang yang apa? Beramal dengan amalan penduduk surga Sampai-sampai Tidak tersisa jarak antara dia dengan kematian Kecuali satu Satu ini, Satu apa? Satu hasta, ya. Dia sudah mendekati kematian Kemudian dia melakukan amalan penduduk neraka Kemudian dia masuk nah, Padahal dia sebelumnya Beramal dengan amalan penduduk Surga Berarti ini namanya suul Kotimah. Oh, Sebaliknya ada orang yang tadinya beramal dengan amalan penduduk beraka, kemudian ketika menjelang kematiannya tinggal beberapa saat, nah, digambarkan tinggal seberapa satu hasta, maka telah tercatat dalam takdirnya dia pun beramal dengan amalan penduduk. So ya. akhirnya dia masuk. So ini namanya husnul kotimah. Oh, ya untuk gadis ini mungkin nah, ada sedikit perbezaan ya. perlu kita ingat. Apa faedah dari hadis ini? Intinya apa faedahnya? Di antaranya? Iya, sahabat. Bahwasanya amal itu apa? Dinilai pada apa Akhirnya. Inna malamul bil kawatin. Bahwasanya amal itu dinilai, ya diperhitungkan ketika akhirnya itu apa? Baik. Kalau ada seorang seumur hidup dia bersodako, berdakwah, beramal soleh, tapi menjelang kematiannya dia murtad, <tuh> apakah seluruh amalannya bisa diterima? Tidak bisa diterima. Ya, jadi sekarang ini kalau ada orang yang merasa hebat atau merasa bangga dengan amalannya, oh saya sudah beramal ini itu ini itu, ya tidak ada alasan sebenarnya untuk ber. Bangga karena kita tidak tahu bagaimana ke akhir hidup kita. Jadi faedah dari hadis ini adalah hendaknya setiap kita itu merasa takut akan su'ul khatimah. Ya. Jadi inilah yang disampaikan para ulama seperti Syaikh Fauzan mengatakan, la yaqtarru al-insanu bi amalihi. Janganlah seorang itu terpedaya oleh amalnya. Janganlah seorang itu terpedaya tertipu oleh kesolehannya. Jadi tidak boleh seorang itu Tertipu oleh dirinya sendiri Mungkin orang bisa saja ya kan Menilai kita dari penampilan kita Atau mungkin dari ucapan kita Dari perbuatan kita Oh mas itu Atau mbak itu misalnya kan, Oh dia rajin Oh dia orangnya sangat berse bersemangat ya. Suka ngaji Suka wah. beramal Suka berdakwah Itu kan yang tampak di mata kita ya, makanya suatu ketika ada kisah ee, Imam Ahmad bin Hanbal Rasulullah itu mendapatkan kabar ya dikasih cerita sama muridnya, muridnya bilang orang-orang itu memuji Anda, orang-orang apa? -orang lah memuji Anda, wahai Imam Ahmad. Nah, kira-kira Imam Ahmad gimana jawabannya? Oh siapa saya Masa gitu saya? saya, Oh Masa gitu Enggak Apa dikatakan Imam Ahmad kepada muridnya Muridnya panggilannya Abu Bakar Dia katakan Ya Abu Bakar Wah Abu Bakar Apa Iza arafal insa Iza arafal rajulu nafsahu Fama yanfa'ahu kalamun nas Dikatakan oleh Imam Ahmad Ketika ada orang itu muji-muji dirinya apakah Imam Ahmad? Oh, iyalah. Saya enggak. Enggak seperti itu Imam Ahmad. Dikatakan, "Wahai hey, Abu Bakar, dikatakan, jika seorang itu sudah mengenali jati dirinya, maka tidak bermanfaat baginya ucapan orang. Orang itu mau bilang, "Oh, Imam Ahmad, oh si fulan, oh itu kan di mata. Adapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan, balil insan wa ala nafsihi bahkan seorang itu dia lebih tahu tentang dirinya sendiri walau alqama walaupun dia itu berusaha untuk memberikan alasan-alasan tapi kita tahu tentang nilai diri kita sendiri kalau orang itu mau jujur dia mau menilai dirinya maka seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama jika seorang itu mengetahui kadar dirinya dikatakan soro bua inda nafsi azalamin kalbin dikatakan jika seorang itu sudah bisa menilai dirinya sendiri, maka dia akan menilai bahwasanya dirinya itu lebih rendah daripada kalbin apa kalbin anjing. Seorang itu kalau dia mengetahui bagaimana kadar dirinya, bagaimana tentang kejahatan hawa nafsunya, bagaimana dia memperturutkan tujuan hawa nafsu, berbuat dosa dan lain sebagainya, maka dia akan nilai dirinya apa? itu lebih jelek, lebih rendah, lebih hina daripada apa, seekor anjing. Kenapa? Terkadang anjing itu lebih paham tentang kemaslahatan dirinya daripada apa, manusia. Manusia sudah dikasih tahu, oh ini halal, ini haram. Dia nekat aja, dia terjang yang haram. Adapun binatang, kita latih, kita kasih tahu, ini makananmu ini bukan makananmu ini tidak bermanfaat. Gak ada ceritanya kan? Anjing makan apa? Makan yang bukan makanannya, gitu. makanannya makan, tidak ada anjing makan aspal kan, tidak ada. Anjing makan minyak, ada. Manusia semuanya doyan, pokoknya dapat duit, perutnya kenyang, nafsunya puas. Macam nah, seperti itulah. Kalau orang itu sudah mengetahui hakikat dirinya, tidak arrofaroju nafsuu fama yan fahu kalam tidak bermanfaat baginya fudiano. Bagian ulama juga berkata, al-akiluman arafanaf sahu seorang yang berakal itu adalah yang mengetahui kadar dirinya, walayaguru madhumang layak buruh, dan dia tidak terpedaya oleh ujian orang yang tidak mengetahui hakikat ilmu. Dan itulah pelajaran yang sangat penting yang harus dipahami oleh setiap penuntut ilmu. Jadi kita ini di sini belajar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, ayyan fiya ayyanu ya raf al jahli an nafsihi wa wa yurihi. Ketika Imam Ahmad berkata, al ilmu la yadilu shay'un kata Imam Ahmad. Ilmu itu tidak ditandingi oleh amal apapun. Ilmu ini tidak tertandingi oleh amalan-amalan apapun. Enggak ada yang bisa menandingi keutamaan ilmu. Liman shahat niyyatuhu dengan syarat itu bagi orang yang niatnya lurus Bagaimana orang itu niatnya lurus Kata Imam Ahmad Ayanwiya Rauf al-Jahli Dia itu berniat ketika dia belajar Dia hilangkan apa Kebodohan dari mana Yang pertama dia hilangkan kebodohan Dari dirinya sendiri Bodoh itu ada dua Kata para ulama Bodoh ada berapa ada dua, yang pertama bodoh terhadap ilmu karena orang itu tidak tahu yang kedua bodoh terhadap amal karena dia sudah mengetahui tapi tidak mengamalkan maka orang yang berilmu dan dia tidak mengamalkan ilmunya hakikatnya dia juga adalah orang yang apa? bodoh makanya dikatakan oleh Hudayl bin Iyad rahimahullah layyaz zalul alim jahilan hadza yamala bi ilmihi seorang yang berilmu tetap dikatakan bodoh sampai dia mengamalkan apanya ilmunya fa iza amila kalau dia sudah mengamalkan ilmunya barulah dia layak dikatakan sebagai orang yang berilmu artinya kalau orang itu punya ilmu dan dia tidak amalkan ilmunya hakikatnya dia adalah orang yang bodoh Maka seorang yang belajar dia harus meniatkan yang pertama menghilangkan kebodohan dari dirinya kemudian apa? Wa an ghairihi dan dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Yang tadi sudah disinggungkan atau kemarin sebelumnya tadi ya, tentang apa? Dakwahin. Dulu sudah disebutkan kan, di antara keutamaan dakwah. Pertemuan minggu lalu Ustaz Afifi. Di antara keutamaan dakwah apa? Yang pertama dakwah adalah jalannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Apa dalilnya? Kul halih silih adeu inno Allahu ala basiratin anaw man tabani wa subhanallah wa maana mina mursyidin surat apa? Yusuf ayat 108. Apa faida ayat ini? Ayat ini menunjukkan bahawanya pengikut Rasulullah SAW Yaitu orang yang berdakwah kepada apa dia berdakwah? Apakah kepada partainya, yayasannya, kelompoknya? Ya, tidak. Tapi kepada apa? Ilahulloh, kepada Tauhid, kepada Islam. Bukan kepada bendera, ya kan? Apalagi kepada kursi. Ya tuh. Sekarang banyak orang cari kursi, situ banyak juga. Ya, kemudian juga pak orang yang pengikut Nabi itu berdakwah ilallah ala basiroh itu di atas apa? Ilmu. Jadi kalau ada orang yang mengaku pengikut Nabi, ya, saya ini ahlu sunnah, ya kan? dia mengaku ini saya ahlu sunnah ini, ya. saya pengikut Salafus Sholeh, tapi dia berdakwah tidak dengan ilmu, namanya bukan pengikut. Nabi. Kan dikatakan dalam surat At-Taubah ayat 100 ya kan? Orang-orang yang Allah ridai yang pertama was-sabiqunal Orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam itu siapa? Minal muhajirin wal anshar. Al-muhajirin wal anshar. Kita muhajirin? Bukan. Kita ansor? Bukan. Mudah-mudahan kita termasuk yang ketiga, wal tabauhum bi ihsan. Kali ini ditekankan oleh sesore Fauzan. Orang itu dikatakan termasuk tiga golongan ini atau yang ketiga tadi, wala tabauhum bi Ingat, ini ada yang namanya ihsan berapa di sini? <laughs> Orang-orang yang mengikuti mereka yaitu muhajirin dan ansor dengan apa? Ihsan. Jadi bukan hanya sekedar mengaku-ngaku, oh saya ahlu sunnah, oh saya muridnya ustadz ini, saya muridnya saya ini. Tapi kenyataannya dia tidak mengikuti dengan apa? Tidak mengikuti dengan ihsan. Maka orang yang seperti itu seperti yang dikatakan penyair, "Qulun yadai waslan bilaila." Semua orang itu mengaku punya hubungan cinta, saya ini kekasihnya siapa? Laila. "Wah, walaila la tukir lahum bidah." Kalau sementara Laila, ah oh, kamu ini siapa kan? Ya cuma mengaku-ngaku saja gitu kalau orang itu mengaku saya ini pengikut Nabi saya ini ahlu sunnah saya ini pengikut Salamusaleh tapi tidak berdakwah di atas basirah tidak mengikuti dengan baik itu namanya cuma ya seperti tadi orang yang mengaku kekasihnya siapa lain cuma mengaku-ngaku saja mengaku-nya itu di mana-mana ya tidak ada gunanya baik jadi seorang jika ingin ilmunya bermanfaat tadi apa yang pertama dia niatkan menghilangkan Kebodohan dari dirinya Sendiri, kebodohan ada berapa tadi? Ada Alhamdulillah, kebodohan karena Belum tahu ilmunya Kalau orang belum tahu ilmunya Kemudian dia beramal Maka dia termasuk golongan orang yang apa? Sesat Apa? Adolin, Ad orang yang Sesat, yaitu beramal tanpa Ilmu, kalau orang Berilmu tapi tidak beramal Maka menjadi golongan orang yang dimurkai orang yang sesat itu pemimpinnya terdepan orang-orang Nasrani kalau orang-orang yang dimurkai itu pemimpin yang terdepan adalah orang Yahudi ya makanya kita tadi kita niatkan dalam belajar ini untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri tapi tidak cukup itu niatkan juga untuk bermanfaat bagi orang lain, makanya kata Rasulullah SAW apa? Fairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi umat manusia maka tidak ada yang lebih bermanfaat bagi umat manusia kecuali apa? dulu apa? kuliner-kuliner tauhid ya kan? ada enggak yang lebih bermanfaat di dunia ini melebihi tauhid? ada rumah, kendaraan tak ada yang lebih bermanfaat bagi manusia yang lebih tauhid. buktinya orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat man robuka, man dinuka, man nabiuka adalah orang yang bertauhid. Kalau orang itu tidak bertauhid, mau dia tempel rumahnya dengan stiker semuanya ucapan la ilaha illallah muhammad rasulullah benderanya, motornya semuanya. Tapi kalau dia ahli sirik, ya, menyembah kuburan berdoa kepada wali, memberikan sesaji kepada jin penunggu jembatan Nanteniroro itu, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Seperti tadi orang yang mengaku kekasihnya Laila. Ini judulnya Ain Laila atau gimana? Itu ya. Jadi harus dia niatkan dengan menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Dan Perkara yang paling bermanfaat bagi orang lain adalah tauhid. Bisakah kita menyampaikan tauhid tanpa dakwah? Bisa? Tidak bisa. Maka harus apa? Dakwah. Maka tadi kan disebutkan pengikut Nabi yang hakiki yaitu yang berdakwah. Berarti kalau yang tidak berdakwah, yang hanya mikirkan dirinya sendiri, ini tadi seperti yang mengaku kekasihnya. La yang diberikan yang penting saya orang lain terserah ya, tidak peduli sama orang lain ini namanya tidak benar ya. Jadi, kita lanjutkan hadis yang ke lima ya, kan? ini edisi merojah hadis yang ke kelima tentang apa larangan dari berbuat bid'ah ya. hadis dari siapa dari Aisyah radiyallahu anha Man ahdatsa fi amrina hadza ma minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan dalam perkara kami, itu dalam agama ini yang tidak ada tuntunannya, maka apa? Tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan apa? Man amila 'amalan laisa alihi amruna fa huwa Apa bedanya riwayat yang di atas dengan riwayat yang di bawah? Kalau yang di atas menunjukkan bahwasanya semua yang mengada-adakan itu tertolak Kalau yang kedua apa? Semua yang melakukan Mana yang lebih umum? Orang yang membuat bid'ah itu amalannya tertolak Yang kedua, semua yang melakukan bid'ah itu tertolak Berarti yang yang lebih umum yang kedua Baik dia itu yang mengajari atau yang diajari dia. Diajari dan mengikuti baik, hadis yang ke-6 terakhir kemarin toh. hadis yang ke-6 dari siapa? dari An-Nu'man bin Bashir itu hadis tentang apa? perkara dibagi menjadi berapa? Tiga. yang pertama adalah perkara yang halal jelas-jelas halal yang kedua yang haram jelas-jelas Waram. Yang ketiga adalah yang samar samar Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim Kalau kita menghadapi suatu perkara Belum jelas apakah ini halal atau haram Gimana Apakah kita Oh gak apa-apa Kita harus berhati Hati Apa namanya Warok Ya di sini adalah prinsip kaidah dalam masalah warok. Jadi jangan dilakukan, jangan di apa namanya, diambil, jangan di apa istilahnya, ya jangan diikuti kecuali setelah jelas apa kehalangannya. Suatu perkara yang samar-samar, maka semestinya kita berhati-hati dulu, kita tahan dulu, jangan tergesa-gesa. Kemudian dulu faedahnya apa dulu yang pernah kita sampaikan? Bawasanya perkara yang samar-samar ini apakah bagi semua orang? Tidak. tidak. Sebagian orang tahu hukumnya, sebagian orang tidak. Tahu. tahu. Siapa yang tahu hukumnya? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Yang tidak tahu hukumnya? Orang yang, tidak yang tidak berilmu atau kurang ilmunya. Ilmu. Ya kan? Dulu kan kita sebabkan. Eh jelaskan. Ada berapa sebab kesamaran. <tuh> berapa? Sebab perkara itu menjadi sebuah Yang pertama karena sedikitnya ilmu. ilmu, tadi kan? Ilmunya sedikit. Punya dia ilmu tapi sedikit. Yang kedua, pak? Sedikitnya kurangnya pak? Pemahaman dia punya pemahaman tapi sedikit. Yang ketiga apa? Kurangnya kurang teliti ya, kurang teliti, kurang mantadaburi, kurang mencermati, kurang cermat. Yaitu kurang teliti, sukanya terburu-buru, tergesa-gesa. Pokoknya dia cari yang enak-enak saja, <tutu> repot itu kan. Itu yang keempat, apa? Karena niatnya jelek. Orang kalau sudah niatnya jelek ini susah. Yang jelas jadi samar, <tutu> Yang samar dianggap jelas. Nah, repot karena niatnya jelek. Ya kan? Kemudian faedah yang terpenting dari hadis ini apa? Bahwasanya seorang itu akan menjaga diri dari perkara-perkara yang subuhat kapan? Kalau hatinya baik. Kalau orang itu hatinya baik, maka amalannya apa? Menjadi baik. Dia akan menjauhi perkara-perkara yang samar, samar yang tidak hmm. jelas. Sebagaimana jantung, ya kan? Orang itu kalau jantungnya sehat, maka seluruh tubuh menjadi sehat, sehat ya kan? Makanya kan ada toh senam jantung sehat. sehat. Ada nggak senam paru-paru sehat? Nah, senam ginjal sehat? Nah, kenapa? karena itulah pentingnya jantung. Tapi kita di sini tidak belajar senam jantung sehat. Type jam berapa ini? Jam berapa? Setengah lima ya, sudah habis waktunya. Karena tadi mau saya tambah. Ada saya yang ke-7. Saya bacakan nanti ya. Jembrakan. Ya, nanti ndak kemaraman. Cari. Ada nun nasihat agama adalah nasihat. An Abi Ruqayyah dari Abu Ruqayyah. Dari Abu Ruqayyah. Tamim Ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim bin Aus Ad-Dari. Semoga Allah meridainya an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-din nasihatu agama adalah nasihat nasihat ini bisa diartikan ketulusan kemurnian kehendak baik qulna kami katakan yaitu para sahabat liman bagi siapakah Ketulusan itu Beliau katakan, Lillahi yang pertama adalah untuk Allah yaitu untuk beriman kepadanya Wali kitabihi Dan untuk beriman kepada kitabnya Wali rasulihi Dan untuk beriman kepada Rasulnya Wali a'immatil muslimin Dan untuk taat kepada para pemimpin umat Islam dan menasihati mereka Wa ammatihim dan orang-orang yang awam Yang bukan pemerintah Itu rakyat Biasa. Hadis ini diriwayatkan siapa? Oleh Imam Muslim. Ya, setelah penjelasan ini akan disampaikan di lain waktu. ขอ Allah SWT memberikan kesempatan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an laa wasallam.